Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbi surahli sadri Wa yassirli amri wa hlul uqdatan lillizani Yafkahu kawli amin yang saya hormati dan saya taati Yang pertama guru saya, guru kami di sini Al-Mukarram Haji Lutfi Basuri Alwi Matka'an Allahumitul di Hayati Isharifah Dan juga kepada seluruh asatir Daripada pondok pesantren Nurul Haromen Mujon Yang sangat kami hormati Dan juga kepada seluruh peserta Saudara-saudara kami yang sangat kami cintai Dan kami hormati Untuk meningkatkan waktu apa yang telah disampaikan oleh guru kami tadi sungguh sangat miris sekali apabila kita dengarkan maka kalau kita sudah mendengarkan hal seperti ini ini kita sudah sampai kepada satu zaman yang telah diterangkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin insya Allah antum-antum semua ini anak-anak pesantren juga lebih mengetahui daripada kami sebenarnya yang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda satakunu alaikum fitan فقط الى نيل المدري يصبح الرجل مؤمنا ويمضي باقرا الى اخر الحديث yang mana dikatakan akan datang kepada kalian satu zaman yang penuh dengan fitnah yang mana sehingga ketika zaman itu penuh dengan fitnah maka boleh jadi pada waktu itu banyak seseorang yang يصبح الرجل مؤمنا di pagi hari dia adalah orang yang ber yang beriman wayuzidha firan kemudian di sore hari dia sudah dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu dan kita sudah sampai di zaman itu bagaimana tidak, tidak, -tidak kita melihat bagaimana kata-kata daripada tokoh-tokoh Islam liberal yang mana hampir semua perkataan dan pendapat mereka itu adalah perkataan-perkataan yang jelas mengeluarkan seseorang dari agamanya bagaimana tidak murtad seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih asik yang lebih banyak dari satu, hampir semuanya tadi adalah min asbabir riddah Termasuk daripada sebab-sebab perkataan Yang dapat memurtapkan seseorang Dan yang lebih memprihatinkan lagi Berapa banyak pemuda-pemuda muslim Orang-orang mukmin yang tidak tahu apa-apa Kemudian terpengaruh Dan ikut-ikutan mengikuti pemahaman-pemahaman Cara-cara berpikir yang dapat mengeluarkan dia daripada agama Islam Sehingga secara tidak sadar dia dihukumi non-muslim oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa efeknya sungguh sangat luar biasa sekali Maka dari itu dalam hadis ini dikatakan seperti malam yang sangat gelap gulita fitnah ini Bagaimana seorang yang mukmin yang seharusnya ketika meninggal dunia Dia akan masuk ke dalam surga Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga Kemudian karena pemikirannya Ternotori sehingga dia menyebabkan akidahnya berubah Dan meyakini atau mengucapkan Sesuatu yang menyebabkan dia mota Maka ditutup pintu surga Untuknya selama-lamanya nah, Ini adalah fitnah Yang sangat berbahaya Sekali yang mana khususnya Pada zaman ini Fitnah itu yaitu Dengan munculnya pemahaman-pemahaman sesat Yang dapat mengeluarkan seorang muslim Dari agamanya Secara dia tidak sadar Dan bahkan berapa banyak Ribuan, bahkan dapat dikatakan jutaan Orang muslim yang secara tidak sadar Bangga mencurahkan pemikirannya yang bertentangan dengan akidah yang telah digariskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana kita juga sering mendengar hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan insyaallah kita di sini mungkin semua sudah menghafalnya sabda cari ku ummati ala sab'in wa dikatakan semua fit di neraka umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan Para ulama mengatakan ini hanya bukan 73 bilangannya tetapi ini hanya ya dullu al-kazrah. Ini hanya menunjukkan bahwa umatku nanti apalagi yang kita jumpai di zaman sekarang ini akan terpecah belah muncul golongan macam-macam yang akidahnya di luar akidah yang kita ikuti. Yang alhamdulillah sebagaimana tadi dijelaskan bahwa akidah yang kita ikuti Ahlussunnah adalah As-Sawadul Allah golongan mayoritas dan insya Allah asalatul Akhbar adalah ajaran yang dijamin tidak mungkin keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya. Yang mana dari banyaknya fitnah-fitnah ajaran-ajaran yang menyimpang ini, semuanya diterangkan kejualihannya sah hanya satu. Tadi itu lebih berat adalah salah satu Di antara aliran-aliran sesat yang sekarang marak berada di Indonesia ini. Yang mana di sini. Saya diminta untuk sedikit mengupas tentang akhidah syiah Yang mana saya juga yakin sebenarnya Para hadirin di sini juga tidak buta-buta sekali mengenai apa itu syiah Mengerti paling tidak syiah itu adalah ajaran sesat Yang mana mereka ini terkenal suka mencaci-maki Nabi Muhammad SAW Dan sebelum kita masuk jauh Kita sekarang berada di bulan Ramadan ini akidah Shia ini sangat mirip sekali dengan ajaran Yahudi, yang mana dahulunya mereka dibawa oleh orang-orang Yahudi dan seakan-akan dia Islam, tapi sebenarnya ajaran ini muncul dari orang-orang Yahudi. Sebelum saya masuk karena ini di bulan Ramadhan, sebut saja dalam perkara berbuka puasa. Kita umat Islam disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk takjil maka dari itu di mana-mana dijual sekarang di Indonesia makanan tak, takjil. Sebenarnya kita tahu takjil dari bahasa Arab adalah mempercepat berbuka puasa ketika masuk waktu untuk ber berbuka dan ini banyak hadis yang kita semua sudah mengetahui. Kita ditunda mengakhir-akhirkan berbuka puasa karena itu adalah cara cara berpuasanya orang-orang Yahudi, Yahudi ketika mereka berpuasa bukannya di akhir-akhirkan sampai menunggu langit itu gelap baru mereka berbuka puasa dan Nabi Muhammad SAW sangat tidak suka memiliki budaya dan tata cara yang sama dengan orang-orang Yahudi, contohnya dalam puasa Asyurah ketika orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram Umat Islam disunnahkan puasa 10 Muharram diperintahkan menambah satu hari sebelumnya Atau satu hari setelah Setelahnya, apa tujuannya Rasul mengatakan Khaliful Yahud Agar kalian berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi Bahkan dalam urusan kiblat Ketika diperintahkan oleh Allah SWT Sholat untuk menghadap ke Baitul Magdis Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW Seakan-akan hatinya kurang pas Bukan berarti tidak setuju dengan perintah Allah baitul Madinah adalah tempat yang sangat mulia. Ini tidak ada yang salah di sini. Tapi waktu itu orang-orang Yahudi mengoceh mengatakan Muhammad kiblatnya ikut-ikut kami. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad sebenarnya roderuigo atau bilang kiblatnya tidak sama dengan kiblatnya orang-orang Yahudi yang beribadah. Maka turunlah ayat: "Ketnaraatakan lubafis sama falanwal dian naga kiblatnya." pindahah pawali wajah Rasul Masjidil Haram yang mana ini diperintahkan pindah ke Masjidil Haram tujuannya karena Nabi Muhammad kurang suka tata caranya ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi begitu juga dalam perkara mempercepat berbuka puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bersabda <tuh> la yazalu din zahiran mana ajjalan nasul fitr Li annal Yahuda wa yuakhirun hadal hadis wahai ala syarid muslim yang mana dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda agama Islam ini akan selalu berjaya apabila umat Islam selalu mempercepat berbuka puasa li annal Yahuda wa yuakhirun karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam ajaran mereka itu harus melambat-lambatkan berbuka puasa tapi Kita ketahui dalam ajaran mereka juga ada buka Buka puasa Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga pernah bersabda La tazalu umati ala sunnati Malam tak tadir bitrihan menuju Akan selalu umatku berpegang kepada sunnahku Apabila mereka berbuka puasa Tidak menunggu sampai munculnya bin Bintang di sini yang ingin saya sampaikan bahwa ajaran Syiah imamiah yang mana tadi kita oleh Ustadh Umar sebagai moderator kita yang diimpor ke sini dari negeri Iran yang kita bicara Syiah banyak macam-macam Syiah tidak perlu kita bicarakan karena yang ada di Indonesia ini hanya Syiah imamie Syiah imamiah saja yang lainnya itu hanya ada di kitab nyatanya di Indonesia tidak ada dan tidak ada pergerakannya ajaran syiah imamia itu mengharamkan takjil filter mempercepat berbuka puasa kecuali langit telah gelap dan telah keluar bintang persis seperti puasanya orang-orang Yahudi di sini membuktikan bahwa ajaran mereka awalnya muncul dari orang-orang Yahudi Yang selalu tidak suka kepada Islam Dan paling berat permusuhannya terhadap agama Islam Dan ini bukan hanya katanya Karena kebetulan saya ini gaulunya juga sering Mau tidak mau bergaul Kadang-kadang bercampur dulu Di dalam keluarga ada beberapa oknum Yang beradidasiah Sehingga saya menyaksikan sendiri Kalau ada acara buka puasa bersama Itu mereka tidak akan berbuka Bahkan selisihnya itu Bisa selisih sampai 1 jam 2 jam Dengan kita setelah isya Kadang-kadang baru mereka ber berbuka Ini hanya satu bukti bahwasannya ajaran mereka sangat banyak sekali kemiripannya dengan ajaran orang-orang Yahudi yang mana yang kita lebih kenal lagi sebenarnya sangat banyak lagi kesesatan daripada ajaran Syiah yang tidak mungkin dipaparkan semuanya di sini. Tapi yang paling kita kenal Dan yang paling terbukti di kitab-kitab mereka Yang paling perlu Kita waspadai dan paling Menyakitkan hati kita Yaitu bahwa mereka ajaran syiah Sangat membenci para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Wasallam bahkan di kitab Utama mereka di kitab al kafi Yang mana al kafi ini Selevel dengan kitab Sohaib Bukhari Kalau bagi kita orang Ahlu Sunnah Bagi mereka al kafi itu kalau kita baru buka halaman depannya Usul al Kafi itu ada kata pengantar dari ulama-ulama Syiah dikatakan ini Al Kafi seluruhnya mutawatir, nggak ada keraguan dan nggak ada hadis yang ada kemungkinan bohong, seluruhnya mutawatir. Padahal kalau kita lihat kita baca, aduh nggak karuan-karuan. Di situ dikatakan satu hadis bahwasannya kanen nas alerid dahfak dan nabi kintasalatah. Ini keyakinan Syiah, Imamnya semuanya seperti ini. Kalau yang tidak seperti ini itu mereka tadi takiyah atau masih baru ikut ikut Syiah dan tidak mengerti apa-apa kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Dikatakan jangan nasu'ah dar ridda ba'da nabi. Seluruh manusia para sahabat nabi ketika Nabi Muhammad meninggal semuanya murtad illa salasa kecuali tiga saja yang tidak murtad. Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dan Al-Ifri, selain itu semua sahabat Nabi murtad murtad Dan diantara yang paling dibenci oleh mereka Adalah Sayyidina Abu Bakar as Asliddi Dan Sayyidina Umar Ibn Khotoh R.A Bahkan di dalam kitab Al-Khafi Mereka juga mengatakan siapa saja Yang tidak melaknat Abu Bakar dan Umar Mereka disini tidak menyebut Tapi mereka katakan biasanya Syekhon Dua orang tua yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar Kalau ada seorang yang dia ini tidak melaknat Abu Bakar dan Umar Kemudian dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu memiliki kedudukan di dalam Islam Maka dia juga terlaknat Ini ada di kitab Al-Ghafir al juga terutama siya Imam Niyah siapa yang meyakini Abu Bakar dan Umar memiliki kedudukan di dalam Islam maka dia akan mendapatkan laknat seperti Allah melaknat Abu Bakar dan Umar menurut mereka nauzubillahi min hamilalail ya mana di sini sedikit ini kitab luar biasa ini kitab berjadu thalibin fi muhaimati yang dikarang oleh Al Habib Zain bin Smith ini salah seorang salah satu ulama besar di zaman kita ini dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkah alhamdulillah kitab ini kami terima dari beliau langsung beberapa bulan yang lalu Ketika kami berkunjung ke rumah beliau Di Madinah al Munawwarah Yang mana di sini beliau menulis Tentang kewajiban mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW Dan begitu beratnya siksa Allah Dan murka Allah kepada orang-orang Yang membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW Di antaranya di sini beliau mengatakan Golan Imam Malik bin Anas radiyallahu anhu Imam Malik bin Anas yang kita kenal dikatakan Imam Malik mengatakan man rohahu ashabu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fahu kafir dikom dihitalah liyali robihiul kufar bahwasannya ini Imam Malik bin Anas kami juga tidak berani mengkafir kafirkan segala macam dan ini juga bukan menjadi pembenaran bagi kita untuk mengkafirkan persen orang yang mengikuti aqidah Syiah tidak. Tetapi ajaran siat imamnya itu sendiri Apabila diakini secara sempurna Maka akan menyebabkan orang kafir Ketika dia membenci hampir seluruh sahabat Nabi Muhammad Di sini berdasarkan kata beliau Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Liyahidu bihimun kufar Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Fah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Muhammadur Rasulullah Walladina ma'ahu asidda'u al kufar Rahama'u Baiklah hukm tarawih rukuk ka antuj jadiy taho nafak min Allah wal huwa min athar sujud sampai kata-kata ya ghi labihul fuqara Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad adalah urusan Allah walladzina ma'an dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW Asyidda al kufar Mereka itu keras terhadap orang-orang kafir Ruhamad lainahum saling kasih mengasihi di antara mereka Kalian lihat mereka itu rokok sujud mencari ridha Allah Kemudian dikatakan dalam lanjutan ayat itu Allah permisalkan mereka seperti tumbuh-tumbuhan yang mana tumbuh-tumbuhan itu maksudnya secara tidak langsung ditanam dididik oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pertumbuhan menjadi tunas-tunas yang kuat membela agama Allah dan Rasulnya apa tujuannya Allah menampakkan anak murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mendampingi dakwah Nabi Muhammad yang menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sampai ke seluruh penjuru dunia Allah perlihatkan kekuatan ibadah mereka, kekuatan ketakwaan mereka kepada Allah, ketegihan mereka dalam membela agama Allah. Tujuannya Allah menampakkan kekuatan dan kehebatan mereka. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an li yaghlibu bihimul kuffar untuk menjengkelkan hati orang-orang tak -orang kafir. Agar ketika orang-orang kafir melihat kesehebatan para sahabat nabi. Agar ketika orang-orang kafir melihat kegigian para sahabat dalam membela agama Allah. Hati mereka akan panas melihat itu. Kenapa panas? Karena orang kafir ini selalu tidak suka melihat bahwa Islam ini berkembang untuk menjadi lebih lebih baik. Menjadi lebih banyak Menjadi lebih kuat, orang kafir tidak menginginkan itu. Dan melihat perjuangan para sahabat itu hatinya orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad. Yang masih ada pada waktu itu sepeninggal Rasulullah. Melihat bahwasannya sepeninggal Rasulullah, ternyata Islam semakin luar biasa. Dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Itu hatinya orang-orang kafir murka dan benci kepada para sahabat. Sahabat Nabi, maka kalau ada sebuah golongan atau akidah sekian ini yang terang-terangan Bahawa mereka membenci kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menurut Al Imam Malik bin Anas dalam kitab ini mereka dapat di kafir naul billahi min hamdali bahkan dikatakan qala ba'dul akabir di sini bahwasanya hum syatr al-yahud wan nasar Orang-orang yang meyakini para sahabat Nabi itu gafir seperti orang siang mencacimaki mereka. Itu dikatakan syarung bin al-yahud wa nasyallah. Ini bukan pendapat pribadi kami, kami tidak berani kecuali mengutip daripada kitab orang-orang yang kami yakini bahawa mereka itu adalah orang-orang yang istimewa. Syarung bin al-yahud wa nasyallah, kenapa mereka lebih jahat dan lebih bahkan lebih hina dari orang Yahudi dan Nasrani? karena inhum yu'azzimuna hawari anbiayhim bihilafihala karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro sekafir-kafirnya mereka, mereka masih menghormati Awari atau para penolong para sahabat nabi-nabi mereka. Orang Nasrani itu masih menghormati murid-muridnya Nabi Isa alaih salam. Begitu juga orang Yahudi, mereka masih menghormati Sahabat sahabatnya Nabi Dawud dihormati diagung-agungkan. Sahabat sahabatnya Nabi Musa dihormati diagung-agungkan. Dan lah ini orang-orang yang mengaku Islam dan beradidah kufiyyah imamnya kemudian mencaci lagi sahabat Nabi Muhammad, menganggap mayoritas sahabat Nabi itu bortak dan lain sebagainya. Itu mereka masih mending itu masih menghargai sahabat nabinya. Ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi murid-murid nabinya dikafirkan semuanya. Berarti Nabi Muhammad tidak berhasil mendidik puluhan ribu murid. Kecuali cuma tiga saja yang berhasil. Lainnya gagal. Bahkan di sini sebelum kita bahas kejadian realnya di lapangan. Di sini wabak jahabin hadithi dari rawaul imam Ahmad wa daru Bahwasannya kami juga tidak berani. Kami dulu sering mendengar hadis ini. Tapi kami dulu ragu untuk menyampaikannya tapi ketika hal ini dikutip oleh beliau di dalam kitab beliau jadi kami tidak ragu lagi untuk menyampaikan hadis ini bahwasanya uqadja fil hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad wa Daruqutni an Ali karramallahu wajh riwayatkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Daruqutni diriwayatkan dari al Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajh marfuan saya pimpin bagi kaumun yuqalu lahum arrafidhah Nanti akan ada kata Rasulullah SAW satu kaum sepeninggalku yang dinamakan dengan kaum Rof, Rof ibrah. Faidah Rof tahun Fadlulhum. Maka kalau kalian bertemu dengan mereka, perangi mereka kata Rasulullah SAW. Fainnahum musyrikun, karena mereka itu musyrikun. Wafiriyaya darukunni. Dan beriwati dalam riwayat berikut ini Anna Ali yang sa'ala Rasulullah SAW Bahwasannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib bertanya Kepada Rasulullah SAW An'alama diha'ulah Tentang alamat Tanda-tanda mereka itu bagaimana Ya Rasulullah Orang-orang Rofibah yang mereka itu Sebenarnya musyrik dan harus Bahkan kita tentang mereka Dan kita sokok pergerakan mereka Itu bagaimana mereka itu Tanda-tandanya maka Disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini fakah layan tahiluna hubah ahlin baik walaih mereka menampakkan dan mengaku-ngaku mencintai ahlul baik keluarga Nabi Muhammad SAW persis karena kita ketahui si Ahimamiah mengatasnamakan diri mereka ajaran ahlul baik dan Insyaallah beberapa tahun yang lalu kami juga pernah dalam acara yang sama di sini menerangkan bahwasannya apa itu ahlul bait apa itu syiah dan syiah dengan ahlul bait itu sebenarnya tidak ada kaitannya ajaran syiah bukan ajaran ahlul bait ahlul bait ini keluarga nabi dipakai sponsor bahwasannya orang syiah mengatakan ajaran kami adalah ajaran a Ahlu'l-Baik, kami mencintai Ahlu'l-Baik. Selain kami tidak mencintai Ah, Ahlu'l-Baik itulah yang akan diselalu dikatakan oleh orang-orang syi'at. Ah, dan di sini dijelaskan bahwasanya tanda-tanda mereka itu menampakkan kecintaan Ahlu'l-Baik, walaupun suka Padahal sebenarnya tidak demikian. Mereka bohong. Mereka tak cinta Ahlu'l-Baik, tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang-orang yang saya katakan huriru, Bismi Ahlu'l-Baik. Orang-orang yang sebenarnya cinta akrobat masuk si A, itu namanya orang-orang yang tertipu atas nama Abdul Abdul B. Ibarat kita beli HP Samsung, sekarang kosif anak muda-mudanya tertipu, ada namanya Samsung super Casingnya Case-nya Samsung. Mereknya Samsung. Yang asli harganya 6 juta, ini harganya cuma 1 juta. Covernya Samsung orang enggak ngerti orang bodoh. Oh ini Samsung murah bagus dibeli. Ternyata dapat 10 hari rusak isinya jelek. Itu bukan berarti dia niat memalsukan Samsung, tapi tertipu atas nama Sam. Samsung. Ada sebagian orang yang masuk siang tertipu atas nama Abdul, ah. ah, tapi misionaris-misionaris mereka ini mereka sebenarnya tidak mencintai Ahdolbek Hanya saja kalau mereka jual produksi ah ini Tanpa sponsor Ahdolbek Tidak laku Coba tadi HP itu tadi dengan kualitas Cina Dijual dengan merek Cina Satu juta tidak akan laku Tapi ketika dia palsukan dikasih merek Samsung Samsung luar biasa Banyak yang terli Banyak yang terli Bahkan ada yang sudah tahu palsu tetap diberi Karena sangat Ini Samsung seperti yang harganya 5 juta. 5 juta. Juga ada yang seperti itu. Jadi Ahlul Ben Nabi Muhammad SAW mempunyai ajaran Ahlul Sunnah dan Jamaah seperti yang diikuti Kemudian oleh beberapa oknum dari Iran dipalsu menjadi ajaran siah imamiyah yang mengatasnamakan ajaran Ahlul. Lulbeh Ketika Sayyidina Ali tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenai tanda-tanda mereka Dikatakan mereka itu menampakkan Seakan-akan mereka cinta Lulbeh Padahal tidak demikian. Wa alama tuhun Anna homiasubuna ababa karua Omar dan tanda-tanda Rofidol itu mereka gemar mencaci maki. Sayyidina Abu Bakar As Siddi dan Sayyidina Muhammad Rasulullah Rofidullahu Taalaanhu Subhanahu Wataala persis miafin miyah kalau katanya orang Arab. 100% ajaran Syiah Imamiah yang paling gemar mencaci maki. Adalah Abu Bakar dan Umar Kalau kita tanya kenapa sebabnya panjang lagi nanti Kenapa sebabnya orang Sia selalu banyak menjanji mati Abu Bakar dan Umar Tapi ini fakta Bahwasannya mereka sangat membenci Abu Bakar dan Umar Fakta Tidak usah jauh-jauh keluar nanti Di Indonesia banyak pengikut mereka Yang maaf-maaf Mereka punya kelompok Atau yang kita namakan gembiak itu gembriaknya yang diinjak di kaki sebelah kiri ditulis Abu Bakar sebelah kanan ditulis Omar. Ada yang di dalam kamarnya ini di Indonesia dan kami tahu tempatnya bahkan ini di pulau yang sebenarnya di situ banyak orang-orang yang anti Syiah luar biasa di pulau Madura, ya, Ustaz. ada satu tokoh orangnya sudah tewas, tokohnya sudah sudah tewas. Keset rumahnya itu di dalam kamarnya ada satu saksi yang Fikoh menurut kami kesetnya ditulisi Abu Bakar dan Umar. Bahkan ada yang sampai punya hewan peliharaan ayam, kambing dikasih nama Abu Bakar banyak. Kalau di Iran sana jelas lebih banyak, apalagi di sini sudah banyak, apalagi di, di markasnya sana. Jadi sangat bohong sekali. Kalau mereka yang bertakiyah zaman sekarang jadi di dalam siah ini ada namanya takiyah Mereka tutupi keyakinan mereka Demi misi mereka Apa misi mereka nanti akan kita jelaskan Demi misi mereka, mereka tutup Seakan-akan mereka tidak membenci sahabat Abu Bakar dan Umar Itu sungguh sangat bohong Sekali buktinya Kita perlu tahu dan kalau ada saya rela taruhan apa saja Walaupun taruhan itu haram, bukan boleh taruhan uang di sini Kalau ada orang siah menamakan anaknya Abu Bakar atau Umar Dia sudah, siah, sudah masuk siah, kemudian anaknya dikasih nama Abu Bakar atau Umar Itu tidak mungkin seperti kita memberi anak-anak kita dengan Fir'on atau Abdullah Abu Lahab Karena maaf-maaf, menurut orang siah yang sudah penuh keyakinannya kepada ajarannya itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Itu kurang lebih Seperti Fir'aun Kurang lebih seperti Abu Jahal Bahkan dikatakan mereka itu Lebih jahat daripada mereka Alhamdulillah Ini kita sudah Hati kita insyaAllah tanpa dijelaskan Tentang keutamaan para sahabat Nabi InsyaAllah kita sudah tidak bisa menerim Menerimanya Dan mereka ini Mempunyai satu Asas dalam agama mereka Saya katakan Yang dinamakan dengan imamah Atau dalam satu istilah yang lain Mereka katakan wilayah Berwilayah Taat kepada imam Itu lebih wajib daripada segalanya Lagi-lagi kalau imamnya Diambil dari orang Persia, Namanya Hufruzan gak laku Gak laku Sama seperti tadi barang 5 juta mereknya Cina Gak laku, enggak laku maka mereka susun akal-akalan saja disusun imam-imam usyah imam si pertama Ali bin Abi Thalib ini nyusunya sudah sekian ratus tahun setelah wafatnya Saidina Ali mereka disebutkan ajarannya kepada Ali imam kedua Husin bin Ali bin Abi Thalib imam ketiga Ali Zainal Abidin ibnul Hausin bin Ali bin Abi Thalib mereka sekarang ini sudah Sekian, ratus, bahkan, ribu tahun Daripada setelah wafatnya Nama-nama yang dicatuh Kemudian setelah Adi Al Jalal al-Abidin Anaknya lagi, Al-Imam Muhammad al-Baghir Ini cucu-cucu Nabi Muhammad Yang mereka sama sekali tidak berpaham ke syiah Dan mereka ini seperti Ajaran Ahlu Sunnah yang kita ikuti Mereka ini kakeknya para habaib Di seluruh dunia Yang berjalurkan dari Al-Imam Hussein bin Ali bin Al-Tolib dan buktinya kalau ajaran si dari mereka belum jauh-jauh diikuti orang Iran. Itu anak cucunya sudah ikut terbeda. Dahulu buktinya para ulama itu ajarannya taqlid sunnah wal jamaah mengikuti kakek-kakeknya. Muhammad al anaknya Muhammad al-Bani turun anaknya lagi ke Falas, asur turun-turun sampai ke 11 yang ke-12 madri al-Muntadhar. Imamah mati. Berhubung imamah dinya itu Ho'id menurut mereka Imamah dinya sembunyi di goa Menurut ajaran Siyah Maka selama imamah di Ho'id Imamah itu dipegang sementara Saya sudah pernah sampaikan di sini Oleh waktu itu Kesultanan Persia Syafawiyah Itu memegang imamah Sementara padahal sebenarnya Mereka bukan dari anak cucu Husayn, Tapi mereka buat nasab palsu Nama yang, Futurnya kita tutup tadi itu juga kolomannya pelanjutnya dari ini yang sebenarnya nasabnya kalau ditelusur banyak yang tidak sanggup, benar? Saya Zainal Usain, tapi dia mengaku adalah cucu dari Zainal Usain dulu ya Rasulullah. Karena disyaratkan di situ untuk menjadi imam sementara harus dari keturunannya Zainal Usain tadi hingga sampai sekarang imamnya ini juga tetap yang covernya keturunan Zainal Usain ternyata isinya barang Cina. Maka dari itu wajib taat kepada imam sementara Sementara ternyata tujuan daripada syiah ini adalah kekuasa, kekuasaan Dengan imamah itu tadi, maka dia memiliki kesimpulan Siapa yang tidak taat kepada imam, yang tidak mau baikat kepada imam Itu halal darahnya dan boleh dibunuh dan diperangi Ini tujuan awal mereka Pembenaran untuk memerangi siapapun yang tidak taat kepada mereka penguasa-penguasa mereka. Maka dari itu, kalau kita lihat perkara imamah di kitab-kitab syiah itu ada ulama syiah namanya Atusi, itu mungkin ulama besar. Kalau kita seperti bilang Nawawi, mungkin seperti itu ulama mereka namanya At Atusi. Itu Atusi mengarang satu kitab judulnya Talahisus Shafi di dalam kitabnya itu ada satu kata-kata pendek di situ bahwasanya di situ mengatakan Abu Sy mengatakan daf'ul imamah kufur kama anna daf'an di kufur menolak imam tidak mau taat kepada imamah imam yang dua belas tadi ataupun imam sementara itu hukumnya kah kafir maka dari itu jangan heran kalau di antara Syiah sendiri itu sekarang di dalam mereka saling kafir mengkafirkan Karena sudah mulai ada yang tidak cocok bahawa imam sementaranya ini Sekarang kemenei, pelanjut daripada kemenei Sebagian tak setuju Sebagian mengatakan imam yang lain Satu menuduh kafir, satu menuduh ah? Menunduk kafir Kemarin waktu umroh kami berjumpa dengan orang Iran Kami juga terperanjat, kita belum pernah Kemudian bicara, juga tidak bisa bahasanya Tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Inggris Duduk sambil menunggu pesawat Saya tanya, dari mana dari Iran? Saya bilang, saya bercanda saja Ahmadinejad begini dia terbawa. Dia katakan Khomeini, dia katakan Khomeini begini dah. Kan? Saya kira Khomeini begini jelek. Dia hina-hina Khomeini. -hina, oh, mungkin ini sunni ditambah Abu Tahar. Saya siapkan. Jadi dari situ kita tahu bahwasanya mereka sendiri bertengkar karena berebut kekuasaan siapa yang pantas menjadi imam sementara sebelum keluarnya Imam Mahdi. Karena dikatakan begitu besarnya Hak seseorang ketika menjadi imam Menolak imam Itu hukumnya kafir Seperti menolak Kenabian ya, seorang nabi Orang Yahudi itu jadi kafir Karena dia gak mau taat kepada Nabi Muhammad Muhammad seluruh yang gak mau beriman kepada Nabi Muhammad Itu menurut kita adalah kufur Maka yang gak mau taat kepada imam Itu juga hukumnya ka, Kafir dan halal untuk dibunuh Jadi kita ini semuanya Menurut mereka adalah Dikatakan di dalam kitab Al-Kafi tadi, di Usulul Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini, kitab rujukan utama Syiah tadi, Itu di kutip dua, itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Muhammad al bagir alaihissalam, ini cucu Rasulullah. Tapi mereka kebiasaan mencatut nama-nama Ahdur bait Nabi Muhammad, orang-orang luar biasa cicitnya Rasulullah, dicantum namanya, Dibuatkan perkataan-perkataan yang sebenarnya mereka tidak pernah perkataan, perkataan palsu. Di sini perkataan palsu sudah dinibatkan kepada Abu Ja'far yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. -Al Yang sebenarnya kami sendiri di sini bukan Imam Muhammad Al-Baqir. Si, ya, kami termasuk salah satu cucunya seluruh habaib di Indonesia, termasuk cucu daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Oh, ya Allahumma ta'ala anhu. Tapi di sini dibohongkan Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan bahwasanya di situ qalan Imam Muhammad Al-Baqir Abu Ja'far alaihissala mereka ya, dalam imamnya selalu alaihiss salah bahwasanya dikatakan di situ Bunian Islam ala Khomsin Mirip seperti hadis kita Bunian Islam ala Khomsin Islam itu dibangun atas lima perkara Kata mereka yang pertama ala sholat Wa ala syam Wa ala zakah Wa ala haji Wa ala wilayah Yang pertama Islam itu dibangun sholat Dengan soal miripun Islam mereka dengan sholat yang kedua dengan puasa dibalik alulilah dengan puasa kemudian dengan zakat kemudian dengan haji yang kelima dengan berwilayah berwilayah itu taat penuh kepada imam maka di situ alimam muhammad al bagir mengatakan padahal bukan muhammad al bagir yang ngarang bahwa alam siapa mungkin jono atau siapa yang mengarang kebodohan ini bahwa alam di situ dikatakan bahwasanya faahlo dan Wah taroh kahdi hilwilayah manusia banyak yang mengambil empat ini. Sholat dilakukan, puasa dilakukan, zakat dilakukan, haji dilakukan. Wah taroh kahdi hilwilayah, tapi berwilayah kepada imam mereka tinggalkan. Maka dari itu begitu banyak orang Islam di dunia ini sekarang kafir karena enggak mengikuti rukun Islam yang kelima, yaitu berwilayah kepada imam. Dan ketika di hadis itu di bawahnya, kalau kita baca di situ. Imam Muhammad al-Baghir ditanya oleh prohinya, saya lupa namanya prohinya disitu aneh-aneh, nama-nama versi ya, pokoknya Dusturo atau Di situ tanya Ayu Syai'id Nindari ke Afdol di antara lima tadi, sholat gak ada syahadat, sholat puasa, zakat haji, berwilayah kepada imam mana yang lebih Afdol? dikatakan Al-Willah, yaitu Afdol yang paling Afdol di antara lima itu adalah berwilayah kepada imam Imam, inilah sebenarnya tujuan mereka adalah untuk kekuasaan, kekuasaan. Maka daripada doktrin itu nanti, maka di dalam bubu-bubu siapa banyak dikatakan bahwasanya kita komunitasinya imamia akan selalu menjadi kaum pemberontak. Dikatakan di sini, kita akan selalu menjadi kaum pemberontak sebelum pemimpin kita itu berwilayah kepada. Imam. Jadi kalau memimpin Iran, sekarang presidennya itu levelnya di bawahnya nih, Imam Khomeini itu di atasnya presiden. Dia berwenang untuk memecat presiden, menteri. Dia berwenang untuk memecat dan dia nggak bisa dipecat sampai mati. Maka dimanapun orang Shia, imamia, Irania ini berada ketika dia tinggal di negara-negara yang hiper presidennya tidak bermilai kepada imam, maka mereka memposisikan diri mereka sebagai pemberontak dan mereka didoktrin untuk berjuang mati-matian bagaimana caranya mengadakan revolusi sebagaimana dulu yang terjadi di Iran, revolusi kepada pemimpin yang taat dan bermilai kepada imam secara 100% karena kalau kita tidak berusaha untuk ini kita gak menyelaikan Rukun Is Islah, ini yang berbahaya Dan perlu kita ketahui Usaha untuk melakukan revolusi ini Mereka sekarang punya program Program 50 tahun Ini yang kita baca Daripada program dari Ini di Iran sana Mereka punya program 50 tahun Yang mana intinya 50 tahun ke depan Harus ada banyak negara Selain Iran yang sudah beriblah Iran dan berwilayah kepada imam yang ada di yang ada di Iran sana 10 tahun pertama akan mereka lakukan dengan cara halus lembut sampai mereka memiliki presentasi yang lebih dari 30-40 persen baru mereka akan menunjukkan diri mereka yang Sebenarnya dan singkat karena waktunya sudah habis di Indonesia ini perkembangan sihah semakin pesat, semakin pesat dan semakin pesat bahkan di antara seluruh negara di dunia di Indonesia ini adalah termasuk negara yang paling pesat perkembangan sihahnya di dunia. Saya tidak mengatakan yang paling banyak sihahnya, tapi yang perkembangannya pesat di antaranya adalah di di Indonesia yang mana mereka perlu kita ketahui sekarang anak-anak mahasiswa Indonesia dikirim ke Iran dan sekarang ada sekitar 12.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Iran. Itu yang di Iran saja. Belum masih ada ribuan lagi yang kalau kita tahu di dekat kita ini di Bangil ada Konfesi Api. Itu di situ sekarang bukan dikirim sebagian, nggak dikirim ke Iran lagi. Tapi dikirim ke Najaf lah. Di situ juga ada Hausa dan sudah ada hampir seribu, hampir dua ribu juga anak-anak kita Indonesia dikirim ke sana, tak lama 4 tahun, 5 tahun dipulangkan ke sini didanai untuk program 50 tahun ini tadi dengan segala cara. Mereka halalkan segala cara. Walaupun harus jadi murtad, kalau untuk demi perkembangan ajaran Syiah di negara yang minoritas, mereka lakukan. Mereka membuka yayasan-yayasan, sudah ada ratusan yayasan Syiah berdiri di negeri kita Indonesia ini mau tidak mau di Malang ini juga ada yayasan Al-Kautsar di mana-mana ada pusatnya di Jakarta Islamic Cultural Center mereka sekarang membuka satu universitas baru yang besar di Jakarta dan mereka berani menamakan universitasnya dengan Hauza. Hauza ini adalah universitas bahasa Persia, bahasa Iran. Mereka katakan mereka buka di Jakarta sekarang namanya Hauza Al-Mustofa. Jadi tidak perlu mengkader ke Iran lagi, guru-gurunya dari Iran didatangkan ke Jakarta. Dan alumni-alumni anak-anak Indonesia yang sudah pulang Di pemuda-pemuda Gak -pemuda, jauh-jauh di Jakarta Dan berapa banyak orang gak tahu anaknya dikulihatan di situ. Mereka membangun segala macam strategi Sampai di antaranya tadi Apa yang telah disebutkan oleh guru kami Mereka rela untuk bergabung Dengan orang-orang liberal Yang tidak lain dan tidak bukan Mereka itu adalah kaki tangannya Yahudi Zionis Israel Di negeri ini orang-orang syia itu menyatakan kami anti zionis apa tujuannya? itu juga metode mereka agar mereka mendapatkan simpati daripada umat islam mereka katakan anti zionis tapi ketika mereka memerlukan untuk bergabung dengan orang liberal yang membuka pemikiran bebas ke pemikiran apa saja Karena mereka takut dilarang Kalau Syiah dilarang, perkembangan mereka terhambat Kita bergabung dengan liberal Perlu kita ketahui, Ramadan di markasnya liberal Ada kajian bersama Antara tokoh-tokoh Syiah Dengan tokoh-tokoh liberal Seperti Zuhairi Wisrawi, Ulil Absur Abdallah Itu sekarang bersahabat karib Dengan tokoh-tokoh Syiah Alumni-alumni Iran Di Jakarta, bersahabat karib Juga nanya nongkrong di kedai kopi Seperti yang kita lakukan Tapi bersahabat karib bersama-sama melakukan perjuangan untuk misi mereka masing-masing misi liberal merusak umat Islam di Indonesia, misi SIA mengembangkan SIA di Indonesia, sepesat mungkin liberal tahu, kalau SIA berkembang pesat, Islam akan rusak maka didukung, habis afiliasi mereka bersatu padu antara siad dan liberal ini bahkan universitas Paramadina miliknya liberal sekarang juga diisi oleh tokoh-tokoh siad anak-anak siad juga dimasukkan ke situ tokoh-tokoh siad mewarnai di situ di dunia politik mereka masuk di dunia politik di berbagai partai kalau kita lihat ini tokoh-tokoh siad bukan hanya masuk di satu partai politik mama kami di sini tidak ada afiliasi untuk mendukung partai politik manapun ataupun berkampanye dan ini juga masih lima tahun terakhir masih lama tapi ada partai seperti PDIP, jangan lalu debat ketua Ijabi Indonesia masuk menjadi DPR RI terpilih menjadi anggota DPR dari partai PDIP masuk di situ juga beberapa tokoh si lain di PDIP di partai Demokrat juga ada di partai Nasdem ada mereka masuk kemana-mana apa mereka berusaha menguasai pemerintahan awalnya yaitu dengan cara taktikia mereka merangkul siapa saudara orang-orang nasionalis kita nggak pernah nyangka. Dulu kita kira mungkin hanya golongan orang-orang Hindu -orang yang dirangkul oleh mereka Dan sekarang mereka tidak lagi giat mengerjakan itu Tapi yang lebih giat dikerjakan orang-orang nasionalis Orang-orang yang mengikuti gaya pikirnya Bung Karno, Itu yang sekarang menjadi misi mereka, sasaran mereka Mereka sekarang bergaya seperti orang-orang nasionalis Toko-toko mereka, ustaz-ustaznya jarang pakai kopiah sekarang mengikuti gaya-gaya nasionalis Omongannya nasionalismo NKRI Padahal tujuan mereka membuahkan NKRI NKRI, nasionalismo, kebebasan berkeyakinan Kita tidak mau ada intimidasi agama Minoritas harus dibela Itu yang mereka katakan Dan ini menjangkit beratus Bahkan beribu-ribu Bahkan puluhan ribu Orang awam dan orang-orang nasionalis Abangan Sekarang berapa banyak yang masuk ke dalam pergerakan si Si'ah dan terakhir kalau tadi dikatakan oleh Alustar Umar sebagai moderator Si'ah ini sekarang sudah masuk ke beberapa daerah itu kami lebih tegaskan di sini bahwasanya Si'ah ini hampir masuk ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mereka punya organisasi namanya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul ha Bed. Indonesia yang diketuai oleh Jalaluddin Rahmat itu cabangnya Ijabi sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, Jawa Timur sendiri, Jawa Tengah sendiri, provinsi Riau sendiri, kepulauan Riau di Batam sendiri, di Bangka Belitung ada, di pencil-pencil Banjarmasin, Bale Papan ada, yang baru lagi mereka keluarkan satu organisasi baru ABI Ahlul Bay Indonesia dan ini juga sudah memiliki cabang, sudah belum seluruh provinsi, tapi sudah lebih dari saya tidak tahu sudah ada 10 atau 15 provinsi yang mereka sudah memiliki cabang dan pergerakannya luar biasa. Bahkan mereka sudah punya lembaga hukum universalia. Namanya tidak muncul di data. Lembaga hukum universal saya ya, ternyata ini lembaga hukum yang isinya pengacara-pengacara untuk membela orang-orang siah, topo-toko siah apabila terkena satu masalah dan usaha mereka luar biasa sampai pada akhirnya tujuan mereka adalah melakukan kegiatan brutal seperti apa yang dilakukan di Syria sekarang ketika jumlah mereka banyak, mereka berkuasa siapapun yang macam-macam dengan mereka akan diri, akan dibibas habis Na'udhu Billahi Min Hendaklah maka dari itu semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah kewaspadaan kita, adapun ketidakmenerpian kita ini kita bisa mencari tahu di waktu yang lain, di kesempatan yang lain dengan membaca dan lain sebagainya. Ininya semangat kita untuk membentengi keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita jangan sampai terpengaruh dengan paham musyah tersebut dan juga kita bentengi jangan sampai ajaran ini, pergerakan ini berkembang pesat di daerah-daerah itu -daerah. kita stop mereka sehingga insyaallah diri kita anak-anak cucu kita insyaallah terselamatkan dari fitnah yang besar ini ini saja yang bisa saya sampaikan apabila banyak kesalahan ataupun waktunya yang terlalu panjang di sini tidak sopan itu kesalahan pribadi kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ada warahmatullahi wabarakatuh